Mitra bisnis, Ahok mundur dari Gerindra karena tidak setuju dengan sikap partai itu mendukung perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, kami telah terhubung dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Gini, pertama ini masalah sistem. Konsistensi terhadap sistem. Undang-Undang 3.2.2004 mengenai pilkada itu kan muncul sebagai konsekuensi ketika kita melakukan amendement UD45 untuk melakukan pemilihan langsung di level presiden. Konsekuensinya, setiap bawahan presiden yang berada eksekutif, entah gubernur, bupati, atau wali kota, itu harus juga menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Bagaimana mungkin di level pusat kita menggunakan biaya langsung, di level daerah kita menggunakan sistem yang berbeda. Ini satu-satunya di dunia, keanomalian baru pernah terjadi. Mas Toto, bagaimana pendapat bahwa Pilkada secara langsung menimbulkan potensi terjadinya konflik horizontal? Dep sendiri yang ikut dalam pembahasan RU Pilkada bahkan adalah inisiator misalnya RU Pilkada itu tiap tahun selalu merilis konflik Pilkada dalam jumlah. Tahun 2011, katakanlah misalnya, ada 55 pilkada, ada 6 yang dianggap bagian dari konflik. Lalu tahun 2012 ada 77 dan ada 2 yang dianggap konflik. Ini dianggap sebagai keberhasilan oleh Dibdagri selama ini karena dinyatakan berarti pilkada bisa berhasil dengan damai. Lalu dari mana mereka memperoleh data selain sebuah asumsi belaka bahwa konflik horizontal baik terjadi. Dikatakan bahwa pilkada langsung merupakan politik berbiaya tinggi. Ini yang menurut saya juga logika sesat yang menyatakan bahwa politik berbiaya tinggi akan selesai dengan pilkada lewat KPRD. Ada dua komponen dalam pir politik berbiaya tinggi. Yang pertama yang disebut dengan politik kokos itu biaya penyelenggaraan pemilu yang harus dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu misalnya dalam penyelenggaraan pilkada. Yang kedua yang disebut dengan mani politik ini ilegal sebagai uh, konsekuensi dari partai yang masih korup, masyarakat yang belum terdidik sehingga kemudian dikenal istilah mahar bayar partai untuk mendukung, atau sogokan uang, 20-50 ribu bahkan sampai 100 ribu misalnya kepada masyarakat. Harusnya dipangkas terlebih dahulu menjadi skala prioritas ketika kita ingin uh, menghilangkan politik beriaya tinggi ini kan ya money politics, bukan political cost biaya penyelenggaraan pemilu. Itu konsekuensi dalam pilihan sebuah sistem. Kalau Anda ingin menghapus biaya penyelenggaraan pemilu tidak usah ada pemilu presiden, tidak usah ada pemilu legislatif sekalian. Kembali ke zaman otoriter, kalau perlu kerajaan gitu kan. Nah ini yang harusnya dipikirkan, kenapa tidak fokus kepada manipolitik yang harus dipangkas. Sementara kita tahu, kalau kita membiarkan pemilu kada ini dikembalikan kepada DPRD, ruang tertutup yang hanya dikuasai oleh puluhan orang sampai orang di DPRD, korupsi lebih mungkin subur terjadi. Dan korupsi bukan hanya berhenti pada level ketika pemilihan terjadi, tapi politik balas budi yang berpotensi menggerogoti APBN melalui Kong-Kalikong antara kepala daerah dengan DPRD yang mendukung, itu sangat mungkin terjadi jadi bola liar dan bola efek bola saljunya bisa lebih besar ini menurut saya beberapa alasan yang menyebabkan harus dengan tegas kita tolak kali ini dan itu juga alasan-alasan rasional yang menyebabkan bukan hanya pengamatan akademisi yang menolak pemilihan DPRD tapi juga kita tahu kan ada demo dari kepala-kepala uh, daerah yang kita tahu adalah orang-orang uh, lapangan yang mengerti langsung kondisi uh, politik hubungan antara mereka dengan DPRD termasuk paling ekstrim Ikap Ahok sampai mengurutkan diri dari Gerindra. Demikian pengamat politik Yunarto Wijaya, Sekori Lumenta.